Baik, ada yang akan bertanya silakan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang apa yang harus kita tafakuri dari tentang Allah, diri kita dan lingkungan di sekitar kita. Apa yang harus ditafakuri tentang Allah, diri kita dan lingkungan di sekitar kita? Baik, baik, baik. Terima kasih. Ustaz, hadis Bukhari-nya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Berpikirlah kalian tentang apa yang Allah ciptakan, yang ada pada diri kalian. Dan janganlah sekali-kali berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Zat-Nya Allahnya. yang pasti Allah Subhanahu wa taala laisa ka mislihi syai'un. Tidak menyerupai dan tidak diserupai apapun. Allah yang menggenggam alam semesta ini pasti ada, tapi tidak akan terjangkau oleh akal kita tentang datanya. Tapi ciptaannya bisa. Apakah mungkin kita bisa ingat kepada Allah? Gampang, lihat saja tentang diri kita. Kalau kita bercermin, harusnya aneh melihat rambut saja, alis, rambut, kumis, bulu hidung, janggut, aneh. Kok tumbuhnya berhenti di sini? Alhamdulillah ukurannya sama Tapi aneh kecepatan memanjangnya berbeda Harusnya alis dengan rambut siapa yang ngatur Mata kita, subhanallah Air matanya Lengkap Tidak berlebih Kita tidak tahu bagaimana mengatur warna di mata kita Kita bisa melihat langit bumi tanpa kita urus Bayangkan ini kalau tidak ada air matanya, benar-benar menderita atau berlebihan. Berlinang air mata terus-menerus, Maha Suci Allah. Menatap hidung, alhamdulillah kita kompak ini, rata-rata. Kita tahu bau terasi. Siapa yang menyusun saraf hidung ini? Orang tua tidak tahu. Beruntung kita sama penciumannya. Ini sama, kita tahu mana jengkol mana pete mana asin Jarang Allah. Tidak tertukar Misalkan kita ambil jeruk Wah ini harum jengkol <tik> Allahu Akbar Setiap bernapas Ingat kepada keagungan Allah Mulut, gigi, lidah Kompak Tidak terlalu panjang lidahnya Tidak juga pendek Selama kesibukannya tidak pernah salah Air ludah, cukup, tidak berlebih. Ah, subhanallah jikalau berlebih. Jatuh bawa ibu-ibu yang sudah gaya ini. Harus membawa ember di sini. Subhanallah, gigi di atas kusi yang lembut keluar gigi. Diatur sedemikian rupa. Dan berhenti memanjangnya Maha suci Allah Kita tidak bisa bayangkan siapa yang ngerem semua ini Bagaimana kalau hidung kita tidak pernah berhenti Memanjang gigi tidak berhenti Lidah tidak berhenti Semua ada saatnya berhenti Allahu Akbar Jari ada kuku Maha suci Allah yang memanjangnya hanya kuku Harusnya kita ya Allah Untung yang memanjang hanya kukunya Tidak dengan jarinya Siapa yang atur semua ini? Ya? Bagaimana kalau yang jarinya memanjang? Setiap Jumat kita harus potong jari. Harusnya lihat kuku menangis ya Allah maha suci ingkar. Sekujur tubuh ada pori pori ya Allah maha suci ingkar. Ketika kita bersuara ha, ah, suara kita bisa dikenali orang. Ketika makan terasa manis, pahit. Siapa yang menyusun struktur lidah sehingga asinnya sama asin, pahitnya sama pahit? Apakah pernah kompakkan para orang tua sebelum melahirkan bayi diatur tidak? Bahkan semenjak dari perut ibu bapa tidak pernah tahu janinnya seperti apa. Siapa yang mempertemukan sperma sel telur? Tidak pernah ada yang belajar tentang hal itu. Sperma yang datang itu belum pernah tahu sel telur tu makanan kerupuk singkong kenapa jadi tulang jadi rambut jadi mata terbentuk di perut menggambar saja tidak sanggup menggambar bayi maha suci Allah membesar terlindungi dalam plasenta makanan terjaga terbentuk sekujur tubuh siapa ini Allahu akbar tepat pada waktunya Keluar, tidak pernah ada yang mengajari dia mengenal air susu. Bayangkan dari tetesan-tetesan air susu, jadi tangan, jadi tulang, jadi rambut, jadi otot, membesar bayi hanya air susu. Siapa yang membesarkan? Luar biasa. Maka kalau melihat bayi seharusnya kita ini pingsan, Maha suci Allah. Kita sering terpesona kepada lukisan kuda dan kita puji pelukisnya. Ini pelukis luar biasa. Kuda ini mirip sekali. Tapi kenapa ketika kita melihat kuda tidak pernah memuji yang menciptakannya? Melihat boneka kita terpesona dan kita puji pabrik. Ini hebat Korea yang membuat boneka ini. Kenapa melihat yang memainkan boneka kita tidak memuji yang menciptakannya? Melihat patung yang mirip kita puji Orang yang membuat patung Ini luar biasa, mirip sekali Kenapa melihat orang yang sedang Terpesona kepada patung Kita tidak terpesona kepada Allah yang menciptakan Luar biasa Andai kata kita ingin selalu ingat kepada Allah Lihatlah diri ini Tak habis-habisnya Kita bisa menangis melihat diri ini Andai kata kita berjuang untuk melihat siapa yang menciptakannya. Mata kepada ciptaan, hati kepada pencipta. Apakah ini memungkinkan? Mungkin kita bisa terus-menerus ingat kepada Jepang dengan catatan mau melihat buatan Jepang. Lihat erlogi, seiko Jepang, lihat mobil Jepang, lihat motor Jepang. Banyak Jepang terus dalam otak kita. Kalau kita ingin lihat buatan Jepang. Buatan Allah adalah segala-galanya. Langit, bumi, segala yang ada adalah buatan Allah. Sehingga tidak usah heran. Ada orang yang tidak pernah bisa lupa kepada Allah. Karena apa yang dia lihat, dia tatap. Adalah Allah lah yang menciptakannya.